Assalamualaikum Jackson Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nggak mirip ya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawala Pertama-tama saya pengen ngucapin terima kasih dulu Buat teman-teman yang udah Perhatian banget Ngepoin Instagram saya Sampai tahu eh, Nama palsu saya Ada yang bilang nama saya Mursyidin Sampai nyari nomor KTP saya Terus dia gak tahu gimana cara dapetinnya Di internet Berinisial Uh, J Justin. Iya. <laughs> Dan juga buat komen-komennya yang inspiring walaupun nyelekit. Terus hari ini malam ini saya pakai armband ya. Cuman ini saya tulis tangan sendiri enggak terlalu kelihatan. Ini tulisannya God bless jomblo. silakan nanti kita sama-sama mengkampanyekan God Bless Jomblo dengan hashtag GBJ. Mudah-mudahan dengan kita terus mendoakan teman-teman single, maaf ya bukan jomblo, single. Kalau jomblo kan ganas ya, kalau single lumayan. Ini artinya saya sangat empati kepada nasib teman-teman. <laughs> Dan terus mendoakan supaya cepat dapat beda dari malam ini kita akan bahas why ya ini nadanya harus sedikit nelangsa saya bacain dulu caption yang dibuat sama tukang poster tentang why dua tambah dua Minus satu Udah hijrah, rajin sholat, rajin puasa Tapi kok dagangannya Saya gak selaris orang lain Padahal kelihatannya orang itu sholatnya setahun cuma dua kali Pas idul fitri sama idul adha Akhirnya ninggalin juga kerjaan yang gak halal itu Tapi sampai sekarang kok belum dapat gantinya Katanya itu daerah yang banyak banget muslimnya tapi kok kena bencana yang sebegitu besarnya. Eh ini maksudnya apa nih? Kampung halaman saya. <laughs> Bacaan Quran udah lancar. Kerjaan udah oke, okay, ganteng pula. Wah ini berat eh. Ganteng pula. Tapi kok jodohnya belum datang aja. Kenapa tuh Neng? Ya, Ganteng udah dapat kerjaan, udah baca Qurannya lancar. Hafiz 30 juz. Eh juz 30 juz. Kok belum dapat jodoh juga? Karena dia hanya membaca Al-Quran tetapi tidak melamar. Itu jawabannya. Udah lancar baca Al-Quran kok belum dapat jodoh? Karena dia hanya membaca Al-Quran tetapi tidak mankhidbah. Tidak ta'aruf. Kadang apa yang udah kita usahain kok hasilnya gak sesuai sama matematika kita? Kok dua tambah dua hasilnya bukan empat? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang pernah hinggap di kepala kita Apalagi kalau iman lagi ngedrop Bisa sampai muncul prasangka buruk kepada Allah Na'udzubillahiminzaliq Oke okay. Why? Jawabannya sederhana Karena kita membandingkan Diri kita dengan orang-orang lain Atau gak usah diri kita deh Kita membandingkan nasib orang beriman Dengan nasib orang yang tidak beriman Sama-sama menggunakan dunia Padahal Allah tidak banyak berjanji Urusan dunia kepada orang beriman Kalau mau ngebandingin Bandingkanlah orang beriman itu Dengan akhirat dan orang yang tidak beriman Dengan dunia Dia dapat apa di dunia Kita dapat apa di akhirat itu baru imbang perbandingannya kalau kita ngebandingin dia dapat apa di dunia, saya dapat apa di dunia, itu perbandingan yang gak matematis menurut Islam. Gak logis menurut iman. Baru logis kalau kita ngebandingin, eh dia orang misalnya riba. Terus dia bisa beli aset sekian, saya gak riba, dapat apa nanti di akhirat. Itu baru logis tuh menurut iman. Cuman kalau kita hitung-hitungan, dia kok mengawali usahanya dengan cara riba, saya dengan cara yang lebih syar'i. Kok dia dapat sekian aset saya enggak? Ini secara hitung-hitungannya aja. Pertanyaannya udah salah sehingga tidak ada jawaban. Jadi kalau pertanyaannya udah salah, tidak ada jawab, jawaban. Makanya yang harus diper, diperjelas dulu pertanyaannya, baru nanti ketemu jawabannya. Saya mau sharing sebuah kisah nih tentang dua orang laki-laki bani Israel, satu ahli surga, satu ahli neraka. Yang satu mukmin, yang satu kafir Yang kedua laki-laki ini juga sempat dikisahkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi Nanti teman-teman yang rajin baca Al-Kahfi pada hari Jumat Bisa cek tuh Salah satu kisah di surat Al-Kahfi itu Kisah dua laki-laki Bani Israel Yang satu kaya, yang satu miskin Yang satu kafir, yang satu mukmin. Ceritanya dua orang laki-laki Bani Israel ini sama-sama Allah karuniai rezeki sebanyak 4000 dinar. Sekarang satu dinar itu kurang lebih sekitar 2,5 juta. Jadi ada 1000 4000 di dinar. Lalu laki-laki kaya, laki-laki kafir, laki-laki yang tidak beriman membeli sebuah rumah yang sangat bagus di puncak bukit dengan view yang luar biasa, dengan harga seribu dinar, sehingga kemudian dia datang kepada temannya yang mukmin. Dia bilang, hei, yuk ke rumah saya, saya tunjukin rumah baru saya. Datang nih, ke rumah baru laki-laki yang tidak beriman. Pas ngelihat dari gerbangnya luar biasa, tamannya luas, ada rusanya, ada kijangnya, ada marmutnya, ada segala macamnya, ada onta, ada kuda, lengkap aja tuh. Ini rumah atau kebun binatang ya? Pokoknya rumahnya keren aja. Terus laki-laki beriman nanya, ini rumah baru, ya berapa kamu belinya seribu dinar, bagus kan? Bagus bagus bagus. Ya udah kamu beli atau seribu dinar. Ini rumah kayak gini banyak nih masih dijual. Akhirnya laki-laki mumin ini pulang. Malam harinya dia sholat kemudian dia berdoa, ya Allah. Sahabat saya sudah membeli sebuah rumah yang besar. Rumah yang bagus dengan harga seribu dinar Maka besok saya ingin membeli itu di surga Dengan cara bersedekah seribu dinar Maka berikanlah untuk saya rumah yang lebih bagus Di surgamu ya Allah Dia sedekah seribu dinar Lalu besoknya ketemu sama temannya Yang tidak beriman nanya Udah beli rumah? Udah Dimana? Gak dekat dengan rumah saya? Jauh kata dia Dimana itu? Di surga? Hah? Caranya gimana? Sedekah Wah kamu mah orangnya Fanatik lah istilahnya, soleh lah, apalah segala macam, Pak Haji, diledekin aja tuh. dilede, Diledekin. Ah, Tau lah yang udah hijrah kan gitu ya, suka ada istilah-istilah ngeledekin. Ya udah hijrah, anak masjid, apa istilah-istilahnya. Diledekin gara-gara dia bersedekah seribu dinar, sebagai ganti temannya yang membeli seribu dinar itu bisa beli rumah yang besar. Diledekin terus. Setelah berlalu sekian lama, kemudian laki-laki yang pertama ini yang tadi tidak beriman nikah, istrinya tuh cantiknya luar biasa, usianya ABG, cantik. Setelah selesai dia lamar nikah pas hari pernikahan ngundang temannya yang beriman, eh datang ya ke acara pernikahan saya, acaranya tuh weddingnya itu ada IO-nya IO terkenal paling terkenal di situ, IO bani Israel, paling. Jadi wedding apa bukan IO ya, wedding organisernya. Bani Israel, kan orang Bani Israel mah orang Yahudi ini Kalau bikin acara tuh luar biasa ya Kayak mereka bikin Tomorrowland segala macam kan Jadi bikin lah wedding organizer ini Bikin acara wedding yang luar biasa Menghabiskan berapa Kalau sekarang mungkin di TV-TV itu -TV suka diumumin Biaya weddingnya itu berapa miliar kan suka gitu tuh Nah dia ngumumin Atau kalau gak dia ngumumin pun orang-orang bilang Tahu gak itu acaranya habis berapa Seribu dinar Habis seribu dinar dia nanya, ini emang habis seribu dinar? Ya, maharnya seribu dinar. Mahar si cewek can, cantik. Cewek paling cantik di kota itu aja. Tidak ada lagi cowok kecuali pernah suka sama cewek. Tapi dia dapat gara-gara punya uang seribu dinar. Saya pernah goyang sama istri saya. Nanti kalau anak kita nikah, maharnya gak usah mahal-mahal. Dua miliar aja. Satu miliar buat dia, satu miliar buat bapaknya. Nah, seribu dinar. Udah gitu dia pulang nih orang beriman. Malamnya dia tahajud. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah. Teman saya udah nikah. Dan saya emang masih gini aja. Tuh ya. Ini, ini pedoman buat teman-teman ya. Kalau ada yang ngasih kartu undangan. Tanya maharnya berapa. Maharnya 10 juta. Waduh. Saya pas nih 10 juta. Bilang ke Allah. Ya Allah. Sama kayak dia. Saudara saya, teman saya sudah udah menikah dengan mahar seribu dinar. Dan saya masih punya. Saya ingin melamar bidadari di surga dengan seribu dinar. Nikahkanlah saya dengan bidadari paling cantik di surga ya Allah. Ini seribu dinarnya, sedekah seribu dinar. Temannya punya anak ceritanya pas lagi reuni SMP gitu ya. Lagi reunian tanya, eh kok masih sendiri aja? Enggak, enggak sendiri, cuma enggak dibawa. Cik. Itu trik menjawab pertanyaan yang uh, nyelkit tadi. Loh kok kamu sendiri enggak ditemenin sama si dia? Enggak lagi enggak enak badan. <laughs> enggak, enggak dibawa katanya. Loh kok enggak dibawa? Soalnya masih di surga. Cie... Udah aja. Oh di surga gimana caranya? Sedekah seribu dinar. Wah loh benerannya keterlaluan lo dah loh. Oh, habis-habisan dibully. Dibully habis-habisan gara-gara dia enggak melamar cewek dengan seribu dinar. Malah pakai sedekah untuk melamar bidadari haurul a'in. Baca surat Ar-Rahman paragraf terakhir tentang hurul Ain. Fiinna kasiratut tarfi lam yatumisun, lam yatumisun insan kabilahum walajan. Gak ada manusia yang kayak gitu. Kasiratut tarf, cewek yang matanya besar tapi sayu. Matanya besar, tapi sayu. <laughs> Kalau mata saya kecil, matanya besar tuh. Orang sekarang kan banyak pengen mata besar sampai diedit dulu di b berapa tuh aplikasi t ah, itu di foto ras lah apalah diedit supaya matanya disobek dikit bagian ininya jadi besar gitu ya. Dikasih eyeshadow, dikasih apa? segala macam supaya matanya besar kenapa mata besar itu simbol dari kecantik kecantikan makanya <coughs> bidadari itu bahasa arabnya hurul ain yang matanya besar lam yatumithun nain sungkobilahum walajan belum pernah disentuh disentuh doang lo ya bukan yang lain cuma disentuh aja belum pernah oleh manusia dan jin murni asli original belum pernah dilihat oleh siapapun benar-benar tersimpan kan nahunnal yaqutul marjan seolah-olah mereka itu adalah yaqutul marjan mutiara yang wangi udah mutiara wangi pula yaqutul marjan bukan yakult yang diminum sehari itu ya yakult beneran ditambah lagi nanti di ayat yang lain fihinna khairatun hisan perempuan yang khairat khairat itu artinya banyak anak Subur Dan di surga itu orang berkeluarga Dan beranak pinak Sehingga seseorang ketika pengen punya anak Langsung punya anak, tidak perlu 9 bulan hamil Dan tidak perlu juga sesar udah aja lahir Lahir dengan cara yang Allah Ciptakan, sangat indah Tidak perlu ada wahnan ala wahnin Tidak ada kepayahan demi kepayahan Lahir anak, dan anaknya bisa pesan Request Ya Allah, saya pengen anak laki-laki Tapi modelnya gini-gini gini-gini Nah, bisa kalau di dunia kan nggak bisa request terima aja padanya ya. Oh gini aja eh, ternyata nggak mirip. Tuma di dunia di, di akhiran mah bisa request segalanya sesuatu juga bisa bi bisa request. Udah aja kayak gitu hurul ain sehingga dia tahu gimana pun cewek ini cantik tidak pernah bisa mengalahkan satu hurul ain seandainya jemari hurul ain jari kelingking doang dikeluarin dari surga. Kedunia maka cahaya matahari akan tertutup oleh cahaya jari kelingkingnya hurul ain kalau hurul ain sempat keluar dari surga jatuh ke bumi kau beda dari jatuh dari langit gitu kan, ya nah, jatuh tuh ke bumi beneran maka nafasnya satu kali dia bernafas semua manusia akan mati karena tergila gila kepada dia harumnya nafas hurul Nggak usah dibayangin entar makin nggak bisa tidur sekedar ilustrasi doang nih akhirnya dia lamar tuh hur lain dengan sedekah seribu dinar udah aja sih kayak gitu dan dia merasa alhamdulillah saya lebih beruntung dari dia saya lebih beruntung dari dia gitu matematika mukmin baru setelah beberapa tahun teman yang pertama tadi yang tidak beriman beli kebun kebun yang sangat luas lalu ngajak lagi teman yang beriman eh yuk ke kebun saya ah kamu udah punya kebun udah datang aja kamu tahu gak ini kebun yang saya beli berapa? 2 ribu dinar. Kebun kurma yang sangat luas, yang di dalamnya ada mata airnya sendiri, yang tidak seolah-olah tidak ada batas ketika kita memandangnya. Terus sepanjang mata memandang. Kebun kurma yang rindang, 2 ribu dinar. Lalu laki-laki ini pulang lagi, Ya Allah, izinkan saya membeli kebun-kebun surgamu dengan 2.000 dinar, karena saudara saya itu sudah membeli kerbun di dunia. Sedekah lagi 2.000 dinar. Terus kayak gitu sampai mereka tua, yang satu meninggal dalam keadaan kaya raya tapi kafir, yang satu lagi meninggal dalam keadaan miskin tapi beriman. Siapa yang lebih beruntung? Tergantung matematika yang dipakai. Kalau matematikanya materi duniawi, pasti orang yang pertama yang tidak beriman lebih beruntung. Bisa menikmati dunia habis-habisan sampai hari tuanya. Tapi kalau matematikanya, matematika mu'min, robbani, maka pasti yang kedua lebih beruntung dari yang pertama. Nanti setelah mereka meninggal, ini ceritanya panjang sekali, dan kemudian jadi salah satu tafsir dari Al-Quran surat as-sofat yang nanti kita baca. Di akhirat, kalau teman-teman tahu kalau kita baca tafsir itu, ternyata ya di surga, surga itu punya jendela. Kayak eh, rumah punya jendela, cuman saya nggak tahu seperti apa bentuk jendelanya karena surga itu kata Nabi malai nuroat, wala uzunun samiat yang nggak pernah dilihat oleh mata, yang nggak pernah didengar oleh telinga, yang nggak pernah dibayangkan oleh imajinasi manusia. Yang jelas ada jendela itu di surga. Nah jendela ini apa? Jendela ini dipakai untuk mengintip ke neraka. Jadi nanti kalau ada kisah-kisah penduduk surga menyelamatkan orang-orang di neraka, itu lewat jendela itu. Kalau ada cerita penduduk surga dan penduduk neraka berdialog, itu lewat jendela itu. Bukan keluar dulu, sama-sama keluar, terus ada ruangan khusus dialog gitu, enggak. Atau pakai misalnya uh, Skype gitu ya, nelfon neraka pakai Skype. Lagi diciksa, aduh ada yang nelfon, eh hey, bentar dulu. Kan enggak ada yang gitu ya, ini mah pakai jendela. Jadi jangan pakai imajinasi, teknologi yang sekarang enggak ada Skype, enggak ada wall, WhatsApp call, apa video call gitu. Enggak ada LINE, yang ada lewat jendela-jendela. Begitu dia ngelihat ke jendela, dia langsung Allah berikan dimensi melihat neraka. Langsung Allah kasih ruang untuk bisa melihat neraka. Di neraka itu dia akan bertanya kepada malaikat neraka, ngasih kayak kertas gitu, "Tolong cariin yang namanya ini. Cariin." Oh ya, ini masa enggak kenal kayaknya di surga. Emang siapa? Hana <Susuk> Nataki. <Susuk> <Susuk> Penduduk apa malaikat neraka mah enggak kenal amin. Amininah amin. tuh. Mudah-mudahan semua kita tidak dikenal di neraka, di neraka. Dikenal di surga insyaallah. Kalau ini mah enggak boleh hore. Ini serius nih mah. <Susuk> Udah aja <Susuk> <Susuk> ngasih nama gitu ya ke malaikat penjaga neraka. Kenal nama ini enggak? Entar oh, dulu nanya ke yang lain. Eh, kenal nama ini enggak? Wah, oh, ada tuh yang di pojok sana tuh lagi habisin sama malaikat. Udah. Udah malaikat yang itu bawain sini gitu. Pasti bawain ternyata itu adalah laki-laki tadi yang di dunia saling bersaing dalam uh, memperkaya diri. Satu memperkaya diri di dunia ya, satu lagi memperkaya diri di akhirat. Eh, Bro, gimana nasib lo sekarang? Waduh saya sekarang disiksa segala macam, dia ngaku kesalahannya. Loh, lah kamu gimana? Dulu kamu katanya beli rumah di surga, terus nikah di surga, terus beli kebun di surga, udah dapat. Wah bukan dapat lagi, ternyata seribu dinar itu bukan satu istana loh bro. Satu dinar itu sekian ribu istana, sekarang saya seribu dinar, bayangin aja. Hah gitu, Ah makin sakit kan ya. Makin nelangsa, makin stres, udah di neraka stres pula, stroke lagi, kena kejam-kejam gitu. Enggak enggak di neraka kejang-kejang aja enggak enak, stroke enggak enak apalagi udah stroke-nya di neraka kan lebih enggak enak tuh. Orang kena penyakit jantung di dunia enggak enak, ini penyakit jantungnya di neraka, di neraka lebih enggak enak lagi. Ini, ini mah imajinasi saya aja. Sesuai dengan di Al-Qur'an surat as dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Inilah teman-teman matematika untuk mengukur siapa lebih beruntung. Sehingga kita tidak perlu bertanya kenapa? Why? Saya udah hijrah kok makin susah hidup saya Dunia itu, akhirat enggak Kalau kita mengukur Amal kita hanya dengan dunia Kita bakal sering kecewa karena Allah Tidak menilai dunia ini Bahkan lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk Seandainya kata Nabi Dunia ini di mata Allah ada harganya Pasti Allah enggak mau ngasih dunia kepada orang yang tidak beriman Enggak mau Berhubung dunia ini tidak ada nilainya Allah kasihlah kepada orang yang tidak beriman Sedangkan yang bernilai Allah simpan untuk orang yang beriman dan sabar pakai kacamata rabbani, cara pandang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita hijrah, kita minta tolong kepada Allah urusan dunia tetapi kita yakin kalau kita istiqamah, ikhlas, maka di akhirat wa ma khair. Itu harus jadi mantra yang kita ulang-ulang tuh. Kalau teman-teman lagi cemburu dengan dunia seseorang bilang wa ma khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Berarti enggak jadi cemburu tuh. Saya pakai itu sebagai terapi buat diri saya sendiri. Kalau saya lagi ada rasa kayak Uh, kepengen apa yang orang punya Ada rasa iri, ada rasa cemburu Ada rasa kayak apa merasa orang lain Lebih beruntung dari kita Saya selalu pakai mantra Wa ma'indallahi khair Wa ma'indallahi khair Wa ma khair. Sehingga hilanglah rasa cemburu itu Apa yang ada di sisi Allah lebih baik Apa yang ada di sisi Allah lebih baik Apa yang ada di sisi Allah lebih Walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu wa abqa akhirat lebih baik bagimu dan daripada dunia akhirat lebih baik dan lebih ke kekal itu aja yang kita ulang-ulang mantranya wama indallahi khair udah aja senyum kita yang istiqomah gini-gini aja orang lain yang tidak istiqomah yang sudah melenceng jadi gitu ya udah apa yang di sisi Allah lebih baik ada yang gara-gara misalnya uh, dukun bertindak jadi nikah kita bertindak sendiri Nggak nikah-nikah misalnya ya ya udah aja wa maa inna khair dan apa yang ada di sisi Allah itu bukan hanya akhirat tetapi juga dunia cuman Allah tidak memberikannya dalam waktu yang segera kepada mukmin karena Allah ingin melihat dulu ketabahan kesabaran dan keistiqomahan kita matematika itu coba kita pakai dalam hidup kayak saya pernah dulu banget Awal-awal saya di Bandung masih senang usaha-usaha gitu sebelum ada dakwah. Kan pertama saya masuk ke Bandung bukan berdakwah. Lama-lama setelah lelah berusaha akhirnya berdakwah. Karena gak mendapatkan kebahagiaan hanya dengan harta. Kan dulu saya pernah usaha bisnis pulsa yang saya pernah cerita. Ada 60 cabang pulsa saya di Bandung. Terus naik lagi bisnis jual beli mobil bekas. Beli, jual, beli, jual. Terus Terakhir pernah main properti walaupun nggak sampai punya klaster sampai punya perumahan tapi satu dua properti beli jual lagi perbaiki jual dan segala macam. Waktu itu saya sempat hampir kegoda sama teman saya yang beli beberapa aset ruko di daerah Antapani. Dulu Antapani nggak seperti sekarang masih murah-murah tuh rukonya dan kan cepat banget tuh perkembangan Antapani ya. Dia beli tuh satu ruko di Antapani dengan DP lalu dia cicil. Nah, cicilannya ini dibayar oleh yang kontrak. Kebetulan ruko dia dikontrak oleh Warung Padang. Sehingga dia paling nambah-nambah dikit lah walaupun yang enggak bisa utuh tapi dia nambah-nambah di, dikit. Ini udah azan? Udah? Oh, nanti ceritanya next insyaallah habis salat Isya. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> uh, tadi sampai di mana, teman-teman? Oh iya. Yeah. Uh, Antapani ya Sampai Antapani Nah waktu itu Gak ada bahasa basi, langsung aja Bismillahirrahmanirrahim teman-teman kita lanjutkan uh, Sampai di Antapani Jadi teman saya tuh Ada yang Investasi dengan Beli salah satu ruko di Antapani Dengan cara uh, Nyicil DP terus yang bayar cicilannya itu adalah Yang kontrak. Kalau gak utuh pun dia tambahin sedikit lah Paling nambahin 500 ribu sebulan Setelah kurang lebih 3 tahun Akhirnya itu udah lunas Dia bisa ngedpein lagi yang baru Setelah sekitar 5 tahun berjalan Saya ketemu lagi sama dia Dia bilang ini semuanya udah ruko saya nih Udah ada sekitar 6 ruko yang dia punya dan setengahnya dipakai sama Alfamat. Sisanya dipakai ada warung Padang, ada apa di situ. Sehingga dengan cara dia dia bisa cepat berkembang. Saya di awal menganggap diri saya tuh agak-agak idealis. Anggapan pertama, waduh saya ini kayaknya terlalu idealis kali ya gitu. Mulai galau kan? Mulai tidak istiqomah. Jangan-jangan saya terlalu kaku nih dalam agama Lagi nyari-nyari dalil mana nih yang membolehkan Gitu kan ya Biasalah apalagi ustad kan Bisa ngotong hati gitu kan Sampai bisa menemukan dalil boleh Tapi gak nemu Akhirnya Yang bisa menguatkan hati apa wa khair Apa yang ada di sisi Allah Lebih baik Kalau mau kayak gitu Mungkin sekarang saya udah punya juga beberapa Ruko Tapi karena Gak, gak bisa dengan cara seperti itu Akhirnya ya punya itu-itu aja dan tidak berkembang secara duniawi, tetapi saya yakin mudah-mudahan dengan itu kita berinvestasi di akhirat. Makanya ini matematika harus jadi pola pikir kita, harus jadi mindset, persepsi kita dalam hitung-hitungan amal. Sehingga ketika kita belajar Islam, mulai bertaubat, mulai berhijrah, lalu Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah lebih memanjakan orang lain yang belum berhijrah, yang belum bertobat daripada kita dengan dunia, katakan wama indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Katakan bahwa walakhiratu khairun waabaqoh. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Katakan walakhiratu khairul laka min ula. Dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Ini yang memotivasi kita untuk bisa istiqomah Sehingga kita tidak ngerasa dicurangin sama Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah melihat balasan akhirat itu lebih baik daripada ngebalas di dunia Sehingga Allah kalau sayang kepada seorang hamba Allah menyediakan akhirat lebih besar daripada dunia untuk dia Seandainya dunia itu adalah bentuk kasih sayang Allah Maka Allah sudah memberikan kekayaan dunia kepada semua Nabi yang Allah cintai. Tapi Nabi yang kaya itu sedikit. Rata-rata Nabi itu susah hidupnya apalagi setelah menjadi Nabi. Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi hidupnya luar biasa kan? 40 tahun pertama, terutama 15 tahun pertama setelah menikah dengan Khadijah. Gimana kehidupan Nabi Muhammad? Segalanya ada. Khadijah itu orang yang paling kaya, perempuan paling kaya di Mekah. Menikah dengan Nabi Muhammad yang pintar dalam berdagang Gak pernah Nabi rugi dalam berdagang Jujur tapi untung Sehingga selama 15 tahun Nabi mau traveling kemana aja bisa Traveling traveling ke Syam bisa Traveling ke Yaman bisa Syam dan Yaman itu jarak yang cukup jauh Mau ngapain aja bi bisa Punya ternak yang sangat banyak Punya kebun kurma yang luas sekali dan segala macam Rumahnya rumah terbaik di kota Mekah Hidup selama 15 tahun Dalam kenikmatan Begitu jadi Nabi Langsung kayak terjun payung Cepat sekali Sampai akhirnya Khadijah wafat ketika Nabi masih di Mekah Dalam keadaan hampir Tidak punya warisan apa-apa Jadi kurang dari 13 tahun Jatuh miskin, fakir Sampai ketika hijrah ke Madinah Aisyah curhat Apa kata Aisyah Di rumah Rasulullah itu Lebih dari satu bulan Tidak ada asap di dapur Dalam keadaan Tidak pernah masak selama berbulan-bulan Soalnya kalau kita mah beli warung padang Jadi gak perlu masak ya Kenapa itu rumah gak pernah masak Yalah, Soalnya dia punya warung Jadi masaknya di warung Tinggal dibawa aja ke rumah Nabi benar-benar gak pernah masak tuh Coba bayangin Pernah gak Nabi bilang gini ke Allah Allah Lah saya kan kerjanya sama Allah, kok malah jadi kayak gini, hidup saya jadi susah gini. Enggak pernah Allah, Nabi mengatakan demikian. Kenapa? Karena Nabi tahu logikanya. Nabi benar dalam menggunakan logika hitung-hitungannya. Nabi tahu matematikanya, sehingga Nabi enggak pernah mengeluh ke Allah. Kok saya sejak jadi Nabi jadi susah Allah. Katanya saya kekasih Allah, kok saya diperlakukan kayak gini. Enggak pernah Nabi ngomong kayak gitu. Kalau Nabi aja kekasih Allah, malah jadi susah gara-gara jadi kekasih Allah secara duniawi. Tidak pernah mengeluh Terus siapa kita mau mengeluh dan menuduh Allah Dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar Apakah kita merasa bahwa Setelah kita berhijrah Allah harus memberikan kepada kita dunia yang di mata Allah Tidak ada nilainya Berarti kita meminta kepada Allah Sesuatu yang tidak baik dan membuang Sesuatu yang baik Itulah yang dulu Pernah dinasehatkan oleh Musa kepada Bani Israel Di dalam surat Al-Baqarah Coba teman-teman lihat di Surat Al-Baqarah itu Ayat 61 A'udhu billahi minas syaitanir rajim Wa ilhkultum ya Musa lannasbir ala ta'amin wahid al Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardh mimma tumbitul ardh wa qisaiha wa basaliha Apa yang terjadi ketika orang-orang Bani Israel hijrah ke Palestina Lalu mereka mengeluh di Palestina Karena setelah mereka hijrah Hidup mereka tidak menjadi lebih baik secara duniawi Perasaan kata Bani Israel Sama aja deh Sejak kita hijrah Sejak kita masuk agama Yahudi Sejak engkau datang Musa sawa aleyna, Nasib kami sama aja nih Sebelum kamu datang dan setelah kamu datang Nasib kami tetap aja susah Wahai Musa, Ini logika Bani Israel Makanya banyak Bani Israel itu Yang kufur kepada Allah Karena pakai logika ini Logika 2 tambah 2, 4 Itu logika Bani Israel Kalau dalam urusan aga, agama Beda kalau dalam urusan matematika Jangan bilang, dek 2 tambah 2 berapa? 4 Bani Israel, jangan Itu mah matematika, matematika. Kalau dalam urusan agama, itu logika Bani Israel Mereka selalu menghitung-hitung itu dengan logika matematika duniawi 2 tambah 2, 4 Sehingga mereka selalu mengeluh Ya Musa, sama saja nasib kami Engkau datang dan engkau tidak datang dulu sama-sama susah Terus apa baiknya dengan kedatangan Mu Musa Mereka menghitung kebaikan itu hanya dari sisi materi saja Padahal kedatangan Musa Telah mengeluarkan mereka dari perbudakan Kalau mau dihitung lebih jujur bahkan di urusan dunia Kedua Dengan kedatangan Musa Mereka akhirnya diselamatkan dari Kejahatan dan kekejaman Finaun Yang membunuh anak laki-laki mereka Dan memperbudak anak perempuan Apakah mereka lupa? Afalah ta'akilun ya Bani Israel Tidakkah kalian berpikir wahai Bani Israel Ditambah lagi dengan janji Allah untuk Bani Israel Allah bukakan langit dan bumi untuk Bani Israel Bayangin Bani Israel lagi hijrah nih Dari Palest dari Mesir ke Palestina Di tengah jalan haus Musa haus Haus ngadu Hashtag semuanya viral Haus Bani Israel Hashtagnya ha? haus Akhirnya Nabi Musa Berdoa kepada Allah Ya Allah Beri mereka air Keluarlah mata air Satu untuk Bani Israel Yang ada dua belas suku Eh berapa? Dua belas gitu? Lupa eh Ya gitu deh Oh ini nih Ya dua belas Ithna ta'ashara'ayna Dua belas suku Pakai satu mata air Udah gitu Karena Bani Israel ini Orangnya enggak bisa Teratur hidupnya Suka Nggak bisa ngantri, nggak bisa teratur, nggak sabaran Pokoknya tamak aja Begitu keluar satu mata air Mereka ada dua belas suku berantem Eh ini gua duluan nih Siapa lo? Rame aja antara Bani Isra Isra'il cuma bahasanya saya nggak ngerti Ibrani, bukan siapa lo Udah aja gitu, rame sesama Bani Isra'il akhirnya mereka ngeluh lagi Musa, masa sih satu mata air Ini rebutan nih daripada kita nanti rame Daripada putus satu rahim Doain dong, minta dua belas mata air Nabi Musa berdoa lagi akhirnya keluar dua belas mata air dimanja banget sama Allah udah keluar dua belas mata air mereka minum jalan lagi Musa dari kemarin kita makannya perasaan roti wae wahegga ada daging gitu Musa nanya daging ini kayaknya nih buffetnya nggak internasional nih Asian food gitu nasi gitu ya saya pengen sekali kali dong Musa cari yang buffet yang internasional food gitu akhirnya Allah kasih menawasal menawasal wah kasih burung burung datang sendiri untuk disembeli datang tuh burung terbang depan man Israel Nunduk langsung gini oh, coba Burung Bani Israel Coba ada gak burung kayak gitu sekarang Bebek gitu ya Pak hari ini kita masak bebek Oh boleh boleh Bek. Si, Bebek datang si bebek Yam Yaitu, ah, Ayam datang Gak ada kan sekarang kan ya Allah tundukkan burung yang liar kepada Bani Israel Datang untuk disembeli Disembeli langsung dibakar terus makan Kemudian keluar lagi makanan-makanan luar biasa Datang dari langit Seperti datang kepada Maryam AS. Masih ngeluh juga Terus jalan lagi Musa Harudang Panas Datang awan menaungi Bani Israel. Mana ada manusia Bangsa di muka bumi ini Selain para nabi Yang dinaungi awan sepanjang perjalanan coba, Kecuali Bani Israel Dan orang-orang modern yang pakai kendaraan Udah tertutup ya Kalau dulu mah Bani Israel kemana mereka pergi Awan ngikutin Wan Sana ya Ya ya kata awan saya <laughs> Bukan si Iwan Awan Udah aja jalan Bani Israel mana Kadang-kadang suka iseng Lihat ya, awannya nih Ikutin kita gak ya Lari ya lari Awannya ikut lari Namanya Bani Israel ih Iseng Tapi Allah masih diakal-akalin sama mereka kan Yang pernah saya cerita Disuruh bayar zakat Mereka katakan Kami mah zakat 2,5% Itu orang pelit lah kalau zakat mah gak usah tanggung-tanggung 2,5 persen 10 persen, kan Islam 2,5 persen Nasrani 10 persen, Bani Israel 100 persen Wah, sampai Musa aja kaget 100 persen, benar gitu Seri Aceh 100 persen, wah Musa 100 persen ya Kami berani memberikan zakat 100 persen Caranya gimana, dikumpulin semua gandumnya Dilempar ke langit Terus dia bilang, ya Allah ambil sesukamu Yang jatuh ke bumi itulah hak saya Itulah Bani saya lempar semuanya gandum roti segala macam korma dilempar ke langit ya Allah ambil ambil ambil sesukamu ya Allah yang jatuh ke bumi berarti engkau ridho untuk saya mana ada yang nyangkut di tengah antara langit dan bumi kan pasti semuanya jatuh ke, ke bumi oh berarti Allah nggak nggak memerlukan itu ya udah untuk kita aja yang penting kan kita udah niat nih 100% tapi Allah nggak mau nerima ya udah itu akal akalan bani Israel makanya mereka ngeluh ya Musa di Palestina itu tidak ada sayur mayur kami kangen makanan makanan di Mesir. Kalau teman-teman tahu Mesir itu sebetulnya enggak enggak tandus-tandus amat. Mesir itu ada bagian yang salju. Jadi kalau mau ngerasain Eropa bisa ke bagian itu. Ada yang bagian yang benar-benar padang pasir, ada yang bagian yang subur luar biasa. Nah, sampai mereka kangen dengan sayur-sayuran me Mesir. Kangen dengan bayam, kalau di kita mah kangen dengan singkong, kangen dengan jengkol. Ya pernah kangen jengkol karena nggak pernah keluar Bandung. Kalau keluar Bandung pasti kangen jengkol. Misalnya umroh gitu ya, ada e, restoran Indonesia, mang ada jengkol, di Ma di Mekah. Kalau tanya orang Arab, e, jengkol jengkol, bahasa Arabnya tidak ada jengkol. Soalnya bahasa Arabnya tidak ada jeng jengkol. Mah ada ya, kata orang Arab, jengkol yang aroma aroma, eh ha. Intinya orang Bani Israel kangen dengan makanan me Mesir. Terus apa kata Nabi Musa? Qala tastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair. Apakah kalian meminta untuk menukar sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang lebih baik? Maksudnya apa? Kenapa kalian ingin dibayar oleh Allah dengan dunia ketika kalian beriman? Kalau mereka, Bani Israel itu kalau beriman hitung-hitungan banget Habis beriman harus riskinya berlimpah Habis beriman harus terbebas dari segala masalah Habis beriman harus dimanjain banget dunianya Itu pola pikir Bani Israel Sedangkan para nabi dan orang-orang yang beriman Gak kayak gitu cara berpikirnya. Setelah beriman Allah uji Maka mereka mengatakan Ini untuk melihat apakah saya jujur dalam iman atau munafik Seperti kata Bilal Ketika Bilal beriman Dengan kadarullah dia ketahuan imannya oleh tuannya Umayyah bin Khalaf Lalu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, setelah disiksa berhari-hari Umayyah ngomong gini Bilal, mana Tuhan kamu? Coba lihat tuh, kamu disiksa-siksa Tuhan kamu gak pernah ngebelain kamu Muhammad juga gak pernah ngebelain kamu Jadi kamu tuh sebetulnya kasihan tinggal sendiri gak pernah dibelain oleh siapa-siapa Kalau gak saya nyelamatin kamu, kamu akan celaka wahai Bilal Apa kata Bilal? Ya Umayyah, udah gak bilang lagi Tuhan, dia mah udah beriman Gak ngomong lagi Tuhan, gak ngomong lagi gitu kalau saya diuji atau disiksa karena keimanan saya Itu berarti Allah ingin melihat kesabaran saya Maka kalian akan melihat Sabar saya lebih kuat daripada sabarnya orang Arab Karena orang Arab maka itu terkenal dengan keteguhan dan kesabarannya Saya akan lebih sabar daripada laki-laki Arab Dan akan lebih kuat daripada gunung Uhuh Bihal tahu itu Jadi bukan Ya juga ya Umayyah Nah, udah deh balik lagi aja kayak dulu. Enggak, bila sama enggak ngomong kayak gitu. Kan orang suka pundung gitu ya. Pundung fisabilil. Fisabilillah. Baru hijrah, Allah kasih ujian pundung. Aduh, sama aja, eh. Udah hijrah enggak hijrah, tetap aja enggak bisa dapat jodoh. Ah, gitu kan. Akhirnya udahlah sekalian kayak dulu aja. Aduh, sama aja. Ternyata udah rajin ngaji, belum kelihatan juga ke atas. Masih aja enggak ada yang kecantol misalnya kan ya? Aduh, sudah rajin apa? Sudah pindah kerjaan, tetap aja belum dapat kerjaan yang lebih baik. Kata Allah wa ma'nyat takillah ya jannahumakrajak mana, wa yarzukuminhaitsulayathasip mana tu? Jawabannya Allah berikan itu setelah Allah lihat kesabaran kita. Kalau Allah belum melihat kesabaran kita, Allah enggak akan kasih apa yang Allah janjikan. Karena yat bukan hanya taubat tetapi sabar. Itu satu paket. Takwa itu At-ta'ah was sober itulah takwa taat dan sabar itulah takwa. Wa siapa yang taat lalu sabar baru Allah janjikan yaj'alallahu makhraja wa yarzuquhu min haythula yahtasib wa min amrihi yusra wa may yattaqillah yukaffiru anhu sayyiatihi Itu semua janji Allah bagi orang yang takwa dan takwa itu taat dan sabar. Kalau taat doang tapi enggak sabar pundung tadi maka Allah tidak punya janji apapun dengan dia. Ini logika yang dipakai oleh Allah, hitung-hitungan matematikanya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak kece kecewa. Coba teman-teman buka <coughs> surat As-Saffat surat 37. Surat As-Saffat surat 37 ayat 51. Atau 50 deh Surat 37 ayat 50 Ini saya bacain dulu ya Nanti setelah itu kita renungkan Bismillahirrahmanirrahim Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yata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 oleh Anda tukorkkan oleh sitting? Jadi telah tukorkat, saya lihat di sebuah jaheem. Oh Allah, yang lain berhenti Hospital? Terima kasih Walau la nعمة ربي لكل من المحضرين أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَزَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ limis li hadha faly'amal al'amilun adhalika khair adhalika khairun nuzulan am zakum ini adegan yang tadi saya kisahkan di surga dan neraka fa aqabala ba'dhuhum ala ba'd yatas yatas yatasaaalun Orang-orang di surga nanti saling kenal lagi tuh. Kita tuh cuma enggak kenal sesama kita tuh cuman awal-awal berbangkit doang. Likul limriim minhum yauma idzin sya'nu yughni. Itu cuma berlaku pada saat awal bangkit. Ketika kita awal bangkit dari kubur tuh kita enggak akan saling kenal. Enggak mikirin, "Eh, siapa kok kamu di sebelah saya?" Enggak. Enggak usah dilanjut. Nanti jadi enggak bener Udah aja gitu ya. Jadi pas awal berbangkit kita tidak saling kenal Dan semua dibangkitkan kata Nabi dalam keadaan tidak berbusana Dan tidak dikhitan Kata Aisyah aduh malu sekali hari itu Kata Nabi ya Aisyah bagaimana seseorang bisa merasakan malu Padahal hari itu hari ketika setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri Seorang ayah lari dari keluarganya, suami lari dari istrinya dan seterusnya Tapi setelah adegan itu Manusia nanti akan saling kenal lagi, makanya muncul adegan saling memberi pertolongan, saling menghujat, saling mengapa e, menimpakan dosa-dosa, saling menuntut. Itu berarti sudah kenal. Nah di surga manusia saling kenal lagi tuh. Sehingga kata Allah, Faal Koba Laba ala Audhum Alaba Audiyatasa Manusia akan bertemu lalu saling bertanya, eh kata mereka, ini kan Ali Korin loh, eh ada lohnya, ini kan Ali. Korin, apa artinya? Eh, dulu saya tuh punya teman loh kata dia. Ini kata dia kesal sama sur, orang yang penduduk surga. Apa temennya teman yang tadi di dunia yang saling berlomba-lomba dalam seribu dinar, yang satu seribu dinar beli uh, apa istana, yang lagi seribu dinar beli istana di surga, yang satu seribu dinar nikah di dunia, yang lagi nikah di surga, yang satu lagi dua ribu dinar beli kebun di dunia, yang selagi dua ribu dinar beli di surga. Korinun, teman dekat saya ketika di dunia. Yaku luain nak kalaminal musadikin. Eh, apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang yang membenarkan hari berbangkit dan seterusnya sampai kalimat kalah hal antum mutolion. Berkatalah pula ia maukah kamu meninjau temanku itu. Kata dia kepada siapa? Kita di kepada malaikat. Malaikat, tolong cariin dong teman saya yang ini. Oh, ini mah nggak ada di daftar surga. Dia mah di neraka. Oh, gitu ya. Udah pergi aja ke eh, jendelanya surga. Lalu melihat ke arah neraka. Ketika bertemu di neraka, fatulaa, fatulaa itu gini. Jadi itulaa itu nelayan itu kayak melongo gitu. Kan surga di tempat yang tinggi, neraka di tempat yang yang rendah, yang dalam. Dari surga dia nelayan ke bawah ke neraka. Fatulaa ayat berapa tu? Lima lima. Fatulaa farwaahu fisawa il jahim. Lalu dia lihatlah. Saudara atau temannya itu di dalam neraka yang sangat panas menyala-nyala. Dan melihatnya itu gak pakai teropong segala macam. Aduh gak kelihatan saya minasnya udah ini. Eh, ada ini gak, optik di sini ngelihat. <laughs> Cari di neraka. Gak ada. Ngelihat langsung pen penglihatan orang-orang di surga itu basirah. Sangat bening, jelas. Sehingga bisa melihat ke dalam neraka. Ternyata temannya ada di sawah il jahim. Sawah il jahim itu kata ulama di dasar neraka. Kola. Berkatalah orang yang di surga ini Tallah demi Allah Inkitalaturdin Hampir saja kamu mencelakakan saya Apa maksudnya? Coba kalau dulu saya dengerin nasihat kamu Pasti nasib saya sama dengan kamu sekarang di neraka Gitu Coba kalau dulu saya ngikutin nasihat kamu Saran dari kamu Pasti saya sekarang sama-sama tersiksa Kolah Talahi ingkut ingkit talaturdin, walaulah ni amatu Robbi lakun minal muhtorin. Kalau bukan karena nikmat Allah Yaitu hidayah yang membolak balikan hati, saya pasti akan termasuk diantara orang-orang yang disiksa. Itu dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka di akhirat. Makanya dialog ini harus jadi motivasi kita. Bukan menuduh orang neraka, enggak. Ada teman kita yang belum hijrah, tar kita dialog ya. Enggak usah gitu, itu mas sombong. ya Baru ngelihat teman kita yang misalnya masih mabuk gitu ya Eh, nanti kita dialog ya Aku mah di atas, kamu di bawah Maksud lo apa? Kamu di neraka, saya di surga Nanti kita, lo baca aja di surat uh, sofat Saya yang akan ngomong kayak gitu ke kamu Gak boleh kayak gitu No judgment ya, gak boleh menghakimi orang lain Cuman, ini bukan untuk menghakimi orang lain Tapi untuk memotivasi diri kita Beda ya Bukan untuk menghakimi orang lain Tapi untuk memotivasi diri kita karena bisa jadi orang yang tadi kita hakimi ternyata sama-sama di surga eh kita sama-sama di surga kata dia enggak ada dialog yang seperti kamu gambarin oh gitu ya enggak jadi dialognya enggak jadi soalnya saya udah hijrah juga misalnya dialognya jadi fa'a qabal ba'dhum 'ala ba'dhin dialognya tuh di ayat yang tadi pertama saling sama-sama di surga kalau di al-waqiah yatuufu 'alaihim wildanu mukhalladun biakwa bi wa abaariqah wa ka'sin min ma'in la yusadda'una an hawa layunzafu jadi nanti mereka lagi ngobrol gitu ya Terus lewat pelayan-pelayan anak muda yang mukhaladun Yang kekal bawa kaksin Gelas-gelas bening dari permata Dan menuangkan khamer Jadi kita minumnya di surga itu ha, khamer Tapi khamer berkualitas tinggi Yang kalau di dunia mungkin tidak ada nilai yang sanggup membayar khamer itu Satu tetesnya aja lebih mahal daripada dunia dan seisinya Sedangkan khamer di dunia Kan kita ada kamar yang di beberapa kafe itu satu gelasnya atau satu botolnya 5 juta. Saya pas ngelihat harganya, wah, 5 juta. Mending saya cicilin motor nih, <laughs> Namanya juga orang pas-pasan. Orang 5 juta itu untuk minum doang tuh. Kita 5 juta lumayan bisa modal usaha, usaha. Di dunia aja kamar bisa 5 juta satu, satu botol. Di akhirat satu satu tetesnya lebih mahal daripada dunia dan seisinya la yasuddauna han ha wala tidak akan apa mabuk orang yang meminum minuman itu minum sesukanya lezatnya lebih lezat tetapi tidak akan menghilangkan pikiran atau akal mereka jadi kita tos eh gimana dulu dunia wah kenapa kamu mabuk gitu. ternyata dia bawa dari ini gitu ya enggak boleh ya ya boleh Pak saking ada sahabat yang kayak gitu? Ada, mau mati aja bawa khamer, bukan ke surga bawa khamer ya. Mau mati aja bawa kah Siapa dia? Seorang sahabat Nabi yang udah hijrah tapi nggak bisa berhenti minum. Cuma itu doang yang dia belum bisa hijrah. Yang lain udah hijrah. Sehingga dia berdoa, eh dia bilang ke anak-anaknya, wah anak-anakku kalau ayah nanti meninggal kuburkanlah ayah di bawah pohon anggur. Sehingga buah-buah anggur yang jatuh ke tanah yang sudah busuk kemudian masuk ke dalam tanah cairannya itu bisa membasahi tulang-tulang ayah. Coba saking ediknya dengan kh ha? khamar. Sampai meninggalnya aja pengen di bawah pohon ang, anggur itu artinya bawa khamar ke akhirat. Dia mau meninggal aja bawa anggur tuh. Nah, ternyata enggak ada itu di surga. Enggak ada orang minum khamar. Loh kok mabuk ya? Perasaan di surga enggak ada yang mabuk deh. Nih, jangan-jangan mereknya apa nih? Enggak ada ya di surga maya Semuanya lurus sehingga dialog itu akan terjadi nanti di akhirat ini motivasi buat kita sehingga kalau misalnya kita sedikit ngerasa agak kayak kok hidup saya susah gini padahal udah hijrah bilang aja apa yang ada di sisi Allah lebih baik saya udah mudah-mudahan dapat di akhirat kalau misalnya orang lain bisa membeli segala macam di dunia kita belinya lewat sedekah aja lewat dua, apa, dua rakaat sholat lewat tasbih kita mengatakan misalnya Subhanallahil azim Subhanallahil wabihamdi Itu pahalanya apa Satu kali mengucapkan Subhanallahil azim Subhanallahil wabihamdi Pahalanya Allah Tumbuhkan satu pohon kurma di surga Sehingga satu pohon kurma ini Kalau kita berjalan seratus tahun Itu belum keluar dari naungannya Saking rindangnya pohon kurma di surga Cuma bilang Subhanallahil azim Subhanallahil wabihamdi Kalau dibalik Subhanallahil wabihamdi Subhanallahil azim Allah beratkan timbangan kita Cuma bolak-balik itu aja pahalanya beda-beda coba. Teman-teman lihat orang yang saking semangatnya kerja biasanya teman-teman dari etnis Tionghoa misalnya, kan mereka semangat-semangat tuh kalau kerja. Dia jualan. Dia punya kafe misalnya atau punya sebuah stand di mall. Udah punya kafe, masih jualan yang perintilan-perintilan di depan toko tuh. Kadang-kadang jual yang enggak yang enggak terlalu mahal. Loh, kok dia masih mau jualan kayak gitu-gitu padahal dia udah punya kafe. Ka yang perintilan pun dia lakukan. Lumayanlah buat isi pulsa Lumayanlah buat apa bensin Lumayanlah buat bayar pembantu Dia masih mikirin yang kecil-kecil Padahal dia sudah punya toko yang besar Kenapa kita sebagai muslim Mengabaikan yang kecil-kecil yang Allah tawarkan Pahalanya besar Sudah kok, sudah tahajud Sudah, tambahin aja yang perintilan Subhanallahilazim wa bihamdi Subhanallahilazim wa bihamdi subhanallahil Itu kan perintilan kan Kalimatan Khafifatan alal lisan Habibatan ilar rahman Taqilatan fil mizan Subhanallahilazim wa bihamdi Subhanallahil azim. Itu perintilan loh. Gampang ngucapinnya tetapi pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu Jadi enggak boleh bilang, "Kan udah tahajud, kan udah umroh, kan udah tilawah, kan udah sama kayak orang tadi, kan udah punya toko. Kenapa masih jualan yang kecil-kecil di depan tokonya?" Begitu juga kita. Kan udah tahajud, kenapa masih mikirin subhanallah subhanallah? La haula wala quwata illa billah. Itu adalah satu box perhiasan di dalam surga. Disimpannya di bawah arasy, bukan di bawah tempat tidur. Di bawah arash siapa yang mengucapkan lahaul awalaku wata ilah bila Allah memberikan kanzun. Kanzun itu kayak harta terpendam yang tersimpan di bawah arash Allah Subhanahu Wa Taala sehingga pas kita nanti masuk surga Insya Allah tiba-tiba Allah mengatakan abdi hambaku ini untuk kamu ya Allah ini dari mana dari lahaul awalaku wata ilah bila wah hambaku ini untuk kamu dari mana dari Subhanallah dari alhamdulillah dari Allah akbar dari la ilaha illallah Artinya, kalau orang membeli dunia dengan hal-hal yang kayak gini, kita membeli akhirat dengan hal-hal yang seperti itu. Dan wama indallahi khair. Itu teman-teman logika yang saya pengen sharing dan para sahabat semuanya menggunakan logika ini walaupun nasib mereka beda-beda. Ada Abu Hurairah yang makan aja susah, ada Abdurrahman bin Auf yang susah kalau nggak makan, selalu makan gitu ya. Ini beda dua sah sahabat. Abu Hurairah kan makan susah kan ya? Dia susah dengan kemiskinannya. Abu Durrahman susah dengan kekayaannya. Abu Durrahman ngapain kok kamu sedih? Saya kaya. <SILENCIO> oh, kaya sedih ya. <SILENCIO> Ada orang kaya se sedih. Utsman, kenapa kamu kok diam aja? Ya ini saya lagi mikir kok saya, kok saya kaya ya. Aduh, sombong gini kalau kalau kita kalau kita, kita, kita kaya tapi dia mikir. Aduh. Cek. Kok kaya ya? Salah nangis Kenapa salahnya lagi nangis Banyak masalah ya Enggak justru saya gak punya masalah Hei, Gak punya masalah nah nangis Kalau kita banyak masalah nangis Kalau sahabat gak punya masalah nah nangis Kenapa mereka yakin Orang yang miskin itu lebih duluan masuk surga Daripada orang kaya 500 tahun Cuman sih Orang kaya kalau udah masuk surga lebih tinggi nanti Karena dia sedekah Tapi kan 500 tahun lumayan ya 500 tahun terkatung-katung di padang masyar Coba ngapain Coba kalau kita divonis masuk penjara 500 tahun gimana tuh? enggak sehari pun enggak masuk penjara kan? Karena langsung dibawa ke kuburan. Divonis karena dia bersalah masa, maka dia akan dikurung dalam penjara selama 500 tahun. Coba sama aja seumur hidup kan? Bayangin 1500 tahun itu di padang mahsyar itu paling sedikit jaraknya dengan orang miskin. Makanya Nabi berdoa, "Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin. Matikan saya sebagai orang miskin. Bangkitkan saya bersama orang miskin." Berani? Kalau berani kita doain nih bareng-bareng nih. Berarti emang kita betul boleh. Termasuk saya sih saya juga enggak pernah enggak pernah berani. Eh saya ngedoain gitu. Saya tahu semua doa Nabi itu baik, tapi yang ini saya enggak berani, eh. Gini, ya Allah, coba kalau kita minta ya Allah berikan kepada saya apa yang diminta oleh Rasulullah. Jangan ngomong gitu. Jangan-jangan kita enggak sanggup dengan apa yang diminta oleh Rasulullah. Salah satunya doa tadi itu. Sanggup enggak? Ya Allah, saya susah mau doa nggak tahu mau minta apa. Ya, ya ke Rasul aja deh. Ya Allah, gitu. Ternyata Rasul mintanya apa? Ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin. Begitu kita udah amin, miskin nih. Allah, masalahnya di mana ya dari doa saya? Wah, ini mah orang nggak ngerti ane. Nah ini kenapa bisa kayak gitu? Gara-gara dia nggak faham logika oh. Allah. Dia minta aja, ternyata nggak tahu cara pandang Allah itu luar biasa. Allah itu Maha Bijaksana, sedangkan kita butuh kebijaksanaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau belum berani doa Ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin Doa kayak Umar aja Ya Allah ini agak lebih ini dikit nih Lebih ringan dikit Kalau nanti kan berat banget tuh Ini agak medium lah, gak terlalu bold Ini yang medium ya, yang mediumnya gini Ya Allah berikanlah bagi saya harta Secukup yang saya butuhkan Secukup yang saya butuhkan Secukup keperluan saya Kalau saya perlu jalan-jalan ada Jangan diperjelas tapi ya segitu aja Umar mah doanya kayak gitu Ya Allah berikan saya harta secukup yang saya butuhkan Dua helai pakaian Satu dicuci, satu dipakai Yang udah kotor dicuci, yang ini dipakai, yang udah kering Dan satu kendaraan Kemudian tempat tinggal yang yang bisa menghalangi saya dari panas dan dingin Gitu aja Ini permintaan Umar nah, Ini agak-agak medium dikit nih Berani? Tapi jangan didefinisikan tafsir kita tadi ya Perlu ini, ada, perlu itu, ada Ini memang tafsir birro'i Tafsir dengan akal kita. Kalau nggak berani yang segitu, mintalah yang light. Kan tadi bold banget nih Rasulullah Maya. Umar, medium. Kita yang light-light aja deh. Gimana yang light? Ya Allah jadikan hamba sebagai hambaMu yang pandai bersyukur. Kalau pandai bersyukur artinya apa? Kan kita nih kayak eh, main sama Allah tuh, main sama Allah. Ngomong sama Allah tuh pakai bahasa tinggi gitu. Kan Allah maha paham kan? Ya Allah jadikanlah hamba sebagai orang yang Pandai bersyukur, artinya apa? Berarti Allah kasih nikmat dan kasih Kepada kita hati yang bersyukur Itu paling light, ada di atas itu? Tidak ada lagi Udah segitu aja. kalau kita minta Ya Allah berikan saya riski yang sebanyak-banyaknya Jangan lupa, dan juga hati Yang pandai bersyukur Ini as'aluka ilman nafi'ah Wa kolban syakira wa rizkon Wasia'an Jangan rizkon wasia'an, tapi kolban Kufur Ini na'uz billah min dhalik seperti salah, salah, ba. Oke, okay, itu aja yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya apa, teman-teman? Kesimpulannya wamaindallahi khair. Jadi jawabannya dari 2 tambah dua adalah wamaindallahi khair. Logika uh, hitung-hitungan orang beriman dengan orang kafir itu berbeda. Orang kafir segalanya dihitung dengan duniawi, orang beriman segalanya dihitung dengan ukhrawi yaitu surga Allah Swt. Sehingga kita tidak putus asa dan juga tidak bersedih hati. Likaillah apa tahzhanu al-mawfatakum walatafrahu bima atakum supaya kalian tidak berputus asa terhadap apa yang luput dari kalian dan juga tidak lupa diri terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Terakhir marilah kita Berdoa Dan saya selalu mengingatkan Teman-teman jangan lupa doain Saudara kita di Gaza atau Palestina Di Aleppo, di Suriah Di Homs dan juga di Irak Di Rohingya Karena kita mungkin belum mampu Membantu mereka dengan yang lebih besar Daripada doa, maka jangan pelit Dalam berdoa udahlah kita gak bisa jadi relawan kesana Tidak juga mampu membela mereka dengan berjihad tidak juga mampu setiap hari berinfak untuk mereka Minimal setiap hari berdoa untuk mereka Karena media kita hampir tidak meliput Sekama sekali nasib mereka Sehingga seolah-olah mereka itu Tidak ada masalah apa-apa Padahal kemarin di Hongkong ada mobil Bus kecelakaan masuk jurang aja, Cuma 8 orang luka-luka Tidak -luka, meninggal 8 orang luka-luka Gara-gara bus masuk ke apa? Bukan jurang sih gitu. Meni ada yang luka-luka 8 orang Semua media meliput giliran kaum muslimin ratusan ribu orang dibombardir di negara-negara itu tidak ada yang meliput Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka pertolongan karena nasib mereka luar biasa sangat memilukan. Kalau enggak kita sebagai saudaranya yang mendoakan lalu siapa? Kemudian mudah-mudahan juga media-media yang dipegang oleh kaum muslimin bisa concern Menyuarakan hak-hak orang yang tertindas Ini bukan hanya masalah agama tapi masalah kemanusiaan yang lebih universal Jadi kalau ada orang yang ngomong uh, apa alasan seke, seribu alasan Saya kira dia berarti tidak punya lagi nilai kemanusiaan atau semangat kemanusiaan dalam hatinya Kemudian kita doakan juga supaya Indonesia ini bisa ikut membantu negeri-negeri yang tertindas itu Secara politik dan juga atas nama negara bukan hanya atas nama bangsa Berita terakhir, Raja Qatar sudah menyediakan sebuah kota di Palestina Dia bikin kota, bukan bikin apartemen, bikin kota yang ada sekitar ratusan apartemen Raja Qatar nih, bikin kota di Palestina khusus untuk korban perang Jadi korban perang itu bisa ngungsi ke kota itu, jadi kayak eh, apa kota baru gitu Dan lebih luas daripada kota baru Parayangan Sekitar tiga kali lipat daripada kota baru Parayangan Jangan bayangin kota baru paraayangan dibikin oleh seorang raja dan hanya dikhususkan gratis buat korban perang. Ini kalau penguasanya beriman dan kita berdoa untuk penguasa-penguasa kita semoga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan hatinya dalam keimanan dan memberikan ke dalam-ke dalam hatinya keberanian dan inisiatif untuk membela kebenaran itu benar dan kebatilan itu batil sehingga tidak ada keraguan-raguan di dalam hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi an'ama alayna Ni'matal al iman wal islam Allahumma ja'alna laka zakkariin Allahumma ilaika aslamna Wabika amanna Wa alayka tawakkalna Wabika khasamna Na'uzubi izzatika antudillana Antal hayyul ladhi la yamud Wal insu jinnu yamutun Allahumma Zalamna anfusana Zulman kathira fa Fainnahu la yaghfiru Zunuba illa anta Faghfir lana maghfiratan Min indika warhamna Innaka anta al rahim Rabbana atina Min ladunka rahmah Wahai'lana min amrina rashada Waj'allana min kulli Diyikim makhraja Wa min kulli hammin faraja Wa min kulli usri yusra Wahai semua orang Islam dan Muslimin, Allah mansur Muslimin di Palestin, Allah mansur Muslimin di Suriah, Allah mansur Muslimin di Iraq, Allah mansur Muslimin yang terdugafin, yang terlumkin di ruhnya, Allah mansur Mujahidin di setiap tempat, Allah memerintahkan mereka untuk berjuang, Allah memerintahkan mereka untuk berjuang, Allah memerintahkan mereka untuk berjuang, Allah memerintahkan mereka untuk berjuang, Wa syfee jarhaahum Warham syuhadaahum Allahumma alif bayna kulubil muslimin Kama alifta bayna kulubil muhajirina wal ansar Allahumma ja'al baladana Indonesia Hatha baladan amina Wa rzuq ahlahu minathamarati Man amana minhum ya razzak Allahumma hadisha babal muslimin Allahumma astur awratil muslimin Allahumma ansur dinana Allahumma ansur dinana Allahumma ansur da'watana hadih Allahumma ansur da'watana hadih Allahumma aghfir lana wa liwalidayna Wa liwalidayna ya Rabbana Wa liumahatina Wa liabaina Wa liikhwanina Wa liakawatina Wa liasatidatina Wa, wa lijamiail muslimin Allahumma aghfir lana Fa innahu la yaghfirudhunub illa anta Wa tub' alayna anta tawwabur rahim Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuka Wal-afaf wal-gina Allahumma inna nas'aluka Ridaka wal-jannah Wa na'udhu bika min sakhatika wanna Rabbana hablana minas salihin Rabbana ja'alna muqim as-salati Wa min zurriyatina Rabbana Wa taqabbal du'a Rabbana hablana min azwajina Wa zurriyatina kurratayun Wa ja'alna lil imama Ya wadud Nasaluk al wudha, ya Wadud. Nasaluk al wudha, ya Wadud, ya Ar-Rahman al Rahimin. Nasaluk al rahmat wal wudha. Rabbana, atina fi dunia hasana, wa fil akhirat hasana, wa qina'a adab al nahr, wa arqilna al jannah ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya ya Engkau lah yang maha terpuji di langit dan di bumi. Seluruh makhlukmu memujimu dan bertasbih kepadamu siang dan malam, ya Allah. Tidak sedikit pun pujian-pujian kami menambah keagunganmu, ya Allah, dan tidak sedikit pun dosa-dosa kami mengurangi dan merugikanmu, ya Allah. Engkau Maha Terpuji. Engkau tidak butuh kepada hamba-hambamu, kamilah yang butuh kepada engkau, Ya Allah. Hilangkanlah sifat sombong di dalam hati kami, terutama sombong kepada-Mu, Ya Allah. Kami berlindung dari sifat sombong, tidak mungkin orang yang memiliki sombong sekecil zarrah pun masuk surga, Ya Allah. Engkau lah yang maha agung, engkau maha mulia, Ya Allah. Sedangkan kami hina, kami rendah di hadapan-Mu, Ya Allah. Kami butuh kepada-Mu, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah ibu kami, Ya Allah Ampunkanlah dosa ibu kami, Ya Allah Jika ibu kami pernah punya salah kepada kami, Ya Allah Sesungguhnya kedurhakaan kami lebih besar daripada kesalahan ibu kami, Ya Allah Jika ayah kami pernah menyakiti hati kami, Ya Allah Sesungguhnya dosa-dosa kami kepada beliau jauh lebih banyak, Ya Allah Ampunkanlah dosa ibu kami, Ya Allah jika dia pernah salah kepadamu ya Allah Itu karena ibu kami tidak faham Tidak mengerti Dia belum belajar Islam sedalam yang kami pelajari Karena waktunya dihabiskan hanya untuk mendidik kami Waktunya dihabiskan untuk menafkahi kami ya Allah Hampir tidak punya waktu bagi ayah ibu kami untuk belajar Islam Duduk di dalam majlis ilmu Sebagaimana yang kami alami Karena mereka bersusah payah untuk bisa menafkahi anak-anaknya Ampunkanlah dosa mereka ya Allah ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami ya Allah rahmati keduanya ya Allah sayangi keduanya ya Allah sayangi ayah kami ya Allah sayangi ibu kami ya Allah seperti mereka menyayangi kami ya Allah seperti diam-diam mereka mengasihi mengasihi kami ya Allah jadikan setiap tetes susu ibu kami sebagai kebaikan di sisiMu ya Allah baginya dan jadikan setiap tetes keringat ayah kami sebagai kebaikan di sisiMu untuknya ya Allah Ya Arhamar merahimin, Anugerahkanlah untuk kami anak-anak yang soleh soleha. Janganlah Engkau menghukum kami, karena kedurhakaan kami kepada ayah ibu kami. Engkau menghukum kami dengan kedurhakaan anak-anak kami kepada kami, Ya Allah. Sesungguhnya Engkau menghukum seseorang sesuai dengan amal perbuatannya. Janganlah Engkau menghukum kedurhakaan kami dengan kedurhakaan anak kami kepada kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kami. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain engkau ya Allah Siapa lagi yang bisa menghapus segala kesalahan selain engkau ya Allah Siapa lagi yang bisa kami harapkan segala kebaikan kecuali kepadamu ya Allah Iyakana abudu wa iyakana sta'in Iyakana abudu wa iyakana sta'in Kepadamu kami berserah diri ya Allah Kami berhijrah dengan niat mencari redhamu ya Allah ...ingin memperbaiki diri kami, Ya Allah... ...ingin meninggalkan keburukan-keburukan di masa lalu kami, Ya Allah... ...terimalah kedatangan kami, Ya Allah, di sisimu... ...sebagai mana engkau menerima kedatangan kaum muhajirin... ...kepada orang-orang ansur di Madinah, Ya Allah... ...sesungguhnya pertolonganmu dan penerimaanmu... ...lebih baik daripada penerimaan kaum ansur... ...terimalah kami, Ya Allah... ...bimbinglah kami di sisimu, Ya Allah... ...janganlah engkau lepaskan kasih sayangmu dari kami... Janganlah engkau melepaskan rangkulanmu dari kami Rangkul kami ya Allah dalam kasih sayangmu Janganlah engkau biarkan kami tersesat setelah mendapatkan petunjuk Beri kami kekuatan untuk melawan hawa nafsu kami sendiri ya Allah Beri kami kekuatan untuk melawan keburukan-keburukan yang ada dalam diri kami sendiri ya Allah Beri kami kekuatan untuk menundukkan keinginan-keinginan yang tidak engkau ridhai dalam diri kami ya Allah Beri kami kekuatan dan keistiqomahan untuk terus berada di jalanMu, Ya Allah. Ya Robbana, tolonglah saudara-saudara kami di seluruh dunia, Ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas di Palestina Ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas di Suriah ya Allah Di Aleppo ya Allah Yang setiap hari jatuh korban dari orang-orang yang tidak berdosa Anak-anak kecil yang bahkan baru saja lahir ya Allah Baru saja menghirup udara di dunia Sudah kembali kepadamu dalam keadaan terzalimi ya Allah Tolonglah saudara-saudara kami di Suriah Tolonglah saudara-saudara kami di Irak Tolonglah saudara-saudara kami yang terusir di rohinya ya Allah Siapa lagi yang bisa menolong mereka selain Engkau, ya Allah? Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa makaruh, wa makaroh Allah, wa kay, wa Allahu makirin. Orang-orang kafir itu punya rencana jahat, sedangkan Engkau Maha Mengetahui rencana mereka. Gagalkanlah segala rencana jahat mereka, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami yang berjihad di seluruh dunia, ya Allah. Yang membela agamamu ya Allah Yang difitnah seolah-olah mereka para penjahat Padahal mereka lah yang membela orang-orang yang tertindas Mereka lah membela anak-anak yatim Mereka lah yang melindungi para janda-janda yang terusir dari rumahnya sendiri ya Allah Bantulah mereka Satukanlah barisan mereka Janganlah engkau biarkan mereka berpecah belah Karena hanya mereka harapan kami setelah engkau ya Allah Ya Robbana Beri petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah Sayangilah pemimpin-pemimpin kami ya Allah Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang adil ya Allah Hilangkanlah rasa dengki dari hatinya ya Allah Lenyapkanlah kesombongan dari hatinya ya Allah Sesungguhnya engkau maha menerima doa hamba-hambamu Kami tidak ingin pemimpin-pemimpin kami celaka Karena kemurkaanmu ya Allah Karena jika engkau murka tidak ada yang bisa menghalangi ya Allah Sebelum engkau marah kepada setiap orang-orang yang durhaka Beri mereka petunjuk ya Allah Beri petunjuk kepada seluruh pemimpin-pemimpin kami Dan bimbinglah ulama-ulama kami Dan kuatkanlah kami agar setia di dalam barisan para ulama kami Ya Allah Ya Rabbana Jadikanlah negeri kami yang tercinta ini Indonesia Negeri yang aman Dan berilah rezeki kepada orang-orang yang beriman di dalamnya Ya Allah Dan berikanlah kepada kami Orang-orang sholih Yang akan memimpin kami dengan keadilan dan ketakwaan Anugerahkan untuk kami Keturunan-keturunan Umar bin Khattab yang adil Anugerahkanlah untuk kami Keturunan-keturunan Umar bin Abdul Aziz Anugerahkanlah untuk kami Pemimpin pemimpin seperti Nur dan Zingki Anugerahkanlah untuk kami Pemuda-pemuda seperti Ashabul Al-Kahfi Anugerahkanlah untuk kami Pemuda-pemuda seperti Muhammad Al-Fatih Anugerahkanlah untuk kami Pemuda-pemuda yang pemberani Yang cerdas, yang kreatif, yang solih Yang di tangan mereka Engkau akan memenangkan agamamu Ya Allah Berilah petunjuk kepada para pemuda Islam di Bandung, pemuda Islam di seluruh Indonesia, Ya Allah. Berkahilah pertemuan kami ini, Ya Allah. Maafkanlah jika kami punya banyak dosa di dalam pertemuan ini, Ya Allah. Mungkin kami terlalu berlebihan, mungkin kami salah ucap, ampun kalah dosa kami, Ya Allah. Robbana beri kami kebaikan di dunia, dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari api neraka. Barakallahu walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.